Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu karakternya adalah beliau orang yang murah senyum. Sampai Jarir bin Abdullah salah seorang sahabat menyampaikan setiap kali Nabi melihat saya, Nabi selalu tersenyum. Jadi tidak pernah Nabi bertatapan wajah dengan seorang sahabat kecuali dalam keadaan Tersenyum. Jadi Nabi itu murah senyum banget. Orangnya tuh ceria dan energi cerianya Nabi itu bikin orang ceria, bikin orang fresh, bikin orang segar gitu, bikin orang happy. Karena Nabi punya energi he, happy. Padahal hidup Nabi itu susah loh. Makan bahkan Aisyah tuh pernah bilang di rumah kami itu terbiasa Sebulan itu dapur tidak ada asap sama sekali Artinya gak masak dalam sebulan Bayangin Kalau kita juga mungkin Dapur kita gak berasap soalnya makannya di restorannya Makannya di kafe Atau di rumah temen eh, Aku makan ya Ke rumah temen Ke kosan-kosan temen Sehingga dapur kita tidak pernah berasap Sekali-kalinya berasap mungkin masak indomie Masak kopi gitu ya Nabi itu hidupnya susah di rumah tidak ada masakan tapi ceria. Coba lihat Nabi itu orangnya no hard feeling, orangnya enjoy banget. Yang pernah saya cerita Nabi lagi buka-buka panci di dapur gitu kan. Enggak ada makanan apa-apa pagi. Waduh, sambal enggak ada. Wah, jengkol juga enggak ada, eh. Enggak ada apa-apa tuh di rumah. Yang kesukaan-kesukaan Nabi, tapi Nabi enggak suka jengkol by the way. Kita mungkin yang suka jengkol. Jengkol sambal lalapan-lalapan kayak gitu, gak ada apapun di rumah, nasi aja gak dimasak sama istrinya, sehingga ketika Nabi lagi buka-buka panci, Aisyah lewat, Nabi dengan gampang, dengan santai ngomongnya, Aisyah aku hari ini puasa loh, gitu, bukan Aisyah hari ini puasa ya, gak gitu, jadi kita mungkin bisa meniru Nabi dalam bahasa, ah hari ini puasa aja deh gak ada makan, tapi wajahnya sedih, wajahnya gak rela gitu, mau puasa tuh gak rela, Kenapa? Eh, kok kamu puasa hari ini? Ya istri nggak masak apa-apa, ya gimana lagi? Nah ini wajahnya nggak? Nggak rela. Ada juga yang puasa. Kenapa kamu puasa hari ini? Gak masak apa-apa di rumah? Soalnya nggak ada istri. Ah lebih nggak rela lagi kan ya? Jadi puasa, puasa terpaksa karena istri nggak masak atau karena nggak ada yang masak, yang masakin itu sama tuh. Cuman kalau yang istri nggak masak lebih sakit dikit lah. Udah ada istri kok nggak masak? Kalau ini ya wajar lah nggak ada ist, nggak ada istri. Jadi nggak ada yang masakin. Hah, <laughs> kayak gitulah ya pengalaman dulu. Dulu pas saya masih pulang dari kampus tuh di Al Azhar, kan belum nikah. Kalau pulang tuh mikir, aduh harus pulang abis ini harus masak lagi. Eh, jadi pulangnya udah capek mikirin mah masak. Kalau sekarang mikir kok nggak pulang-pulang pengen cepet pulang. Ya. Beda. Kalau dulu mikir, harus masak, harus segala macam. Kalau udah uh, pas liburan nyuci baju, kan seminggu sekali tuh. Se bukan. Bukan sebulan, seminggu sekali lah nyuci baju gitu, itu beban banget. Sekarang Alhamdulillah beban. Karena dicuciin terus kan jadi beban, gak enak tuh. Pengennya kita yang nyuciin, cuman gak ada waktu. Karena waktunya dipakai untuk ngegombal. Intinya adalah hidup Nabi itu susah. Tapi Nabi enjoy banget Jadi aura Rasulullah itu happy Aura uh, ah, aura syukur nikmat kepada Allah itu Kelihatan dari wajahnya yang berseri-seri Ketemu sahabat Senyum gitu Kalau kita senyum juga kenapa Ada maunya Boleh gak aku makan di rumah kamu gitu kan? Kalau Nabi ma senyum Karena pengen menyebarkan kebaikan Jadi kata Jarir bin Abdillah Tidaklah saya bertatapan wajah dengan Rasulullah Kecuali Rasulullah pasti tersenyum ke arah saya jadi Nabi itu orangnya murah senyum. Kalau ada yang semakin belajar sunnah, semakin susah senyum, pasti dia gak ngerti sunnah nih. Belajar hadis, suahi, suahi, suahi, suahi. Setelah 10 hadis, suahi. Gak bisa senyum melihat orang. Nah ini, ini bahaya nih. Berarti dia gak belajar akhlak na, Nabi. Melihat orang dari ujung rambut sampai ujung kaki mana nih yang gak, apa, yang gak sesuai sunnah nih. Semuanya di absen misalnya. Ini berarti... Bukan sifat Nabi. Karena Nabi juga bukan hanya tersenyum kepada orang yang sudah baik agamanya. Bahkan ke orang yang masih belum faham sama sekali. Bahkan kafir. Selama dia tidak menzolimi orang e, mu'min. Maka Nabi tersenyum kepada dia. Jadi kalau Nabi bilang. Senyummu ke wajah saudaramu. Maka bagimu adalah sedekah. Itu bukan cuma kata-kata. Bukan cuma ceramah. Tetapi Nabi sendiri juga seperti itu. Ketemu temannya senyum gitu. Sesama teman atau sesama laki-laki kalau yang ke atas jangan senyum sekalian aja nggak uh, usah dibahas kasian nanti saya malah mengajarkan yang tidak baik ya kalau yang ke atas pura-pura nggak -pura kenal kita harus menjaga menjaga muruah menjaga kehormatan menjaga harga diri jadi kalau ketemu nih si tehnya sebelah sini ah uh, mau kemana mau ke talim teh talim di mana itu yang di TSB Oh, kenapa marah-marah? Enggak, saya memang menjaga kehormatan. Eh, <laughs> jangan gitu-gitu amat juga ya. Biasa aja. Teman-teman tahu enggak arti menundukkan pandangan? Qadul basar kan istilahnya, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu artinya enggak boleh ngelihat ke lawan jenis dengan hawa nafsu. Tapi kalau enggak pakai hawa nafsu, selam, tapi lihat lawan jenis ini maksudnya yang udah menutup aurat ya. Kalau udah membuka aurat bilang enggak hawa nafsu itu bohong ah gue mah gak berasa biasa aja yang gitu-gitu, nah ini bohong nih, kecuali ada dua kemungkinan, pertama udah kebal, saking seringnya ngeliat yang gitu-gituan, yang kedua gak normal, ada dua kemungkinan, dan kayaknya kalau gak normal gak mungkin juga, soalnya dia kayaknya gagah gitu, Cuma sekarang banyak yang gagah juga, gagah gimana? Ah, gue mah biasa aja kalau yang gitu. Lo aja yang pikirannya kotor. Bukan kotor, dia masih bersih makanya ken, ken, apa ter, saking bersihnya yang gitu-gitu mah peka. Jadi kalau ada orang yang aduh astagfirullah itu masih bersih. Kalau ah biasa ajalah. Eh, nang gimana? Nah, ini berarti udah kotor nih. <risas> kalau dia full vulgar, tapi kalau udah menutup aurat, nah, tetap harus menundukkan pandangan. Cuman arti menundukkan pandangan di situ ngelihatnya enggak boleh pakai Desire, nggak boleh ada hasrat apa-apa. Makanya kita harus membedakan. Jadi kalau ada kadang-kadang dengan teman kita dia udah menutup aurat, udah sempurna, biasa aja lah, nggak usah. Dengan teman juga, uh, eh uh, kita rapat yuk, ya yuk kita rapat. Udah rapat aja rapat organisasi gitu kan, osis, rohis segala macam. Udah aja yang satu duduk menghadap daripada kita susah ngelihat bawah. Udah kita menghadap sana satu ke sini satu. Udah aja rapat apa, apa? pak tonggong-tonggong gitu apa? Saling membelakang, saling membelakangi kan ya? Waduh. Rapatnya nggak seru banget tuh, jadi ngomongnya sambil ngelihat ke tembok masing-masing. Bukan gitu-gitu amat juga kalau tulbah sorte, atau menghadap, cuman ke bawah nggak harus kayak gitu kecuali kita takut nggak sanggup untuk menjaga perasaan, perasaan. Berarti baper, heeh, baper, heeh. Ngomong ngelihat ke bawah, hey, baper ya, gitu kan? Kalau nggak baper mah oh, biasa aja, teh gimana? Biasa kan? Tapi jangan pura-pura biasa, nanti pas sudah Oh nangis, kenapa, kenapa gak saya nembak ya gitu ya, nyesel gitu tadi majaim, pas orang yang udah pergi nyesel, kenapa gak di saya gak mengutarakan isi hati intinya khadul basar itu jangan menatap melihat dengan hasrat tapi kalau biasa aja ke teman maka tidak harus menundukkan pandangan, tetapi tetap kita lebih tahu dan gak boleh membohongi Allah, Allah maha tahu sehingga kalau gak gitu pura-pura mungkin e, apa gitu gak usah fokus, jangan melihatnya Ya teh, ya teh, siap. Oh, ini apa nih? Pernah jadi pramuka ya. Gak usah melihat juga terlalu fokus, terlalu tajam sampai bikin orang GR. Santai aja. By the way, balik lagi ke tadi. Intinya adalah Rasulullah itu orangnya santai, senyum. Boleh enggak kita senyum ke lawan jenis? Boleh, tetapi jangan berlebihan. Wah, bahaya atau yang cewek juga. Cewek lebih harus hati-hati lagi tuh senyum kepada cowok. Soalnya senyuman cewek itu adalah racun. Yeah. Madu dan racun. Jadi manis sih tapi mematikannya. Dia senyum A gitu. A oh, langsung. Baru dipilang A. Belum B, C, D, E. Baru satu huruf udah kelepek-kelepek gitu. Makanya hati-hati kalau cewek senyum ke cowok. Biasa aja. Senyum yang memberi aura memberi kesan uh, apa? kesan yang positif. Kesan mungkin kalau enggak akrab pun kesan enggak sombong lah. Jangan sampai memberi kesan yang lebih dan kita tahu batasannya. Pasti kita ngerti banget nih mana senyum yang membahayakan, mana senyum yang masih wajar. Pasti kita tahu dan susah untuk didefinisikan. Oh, senyum yang membahayakan itu kalau senyum yang enggak mungkin kan didefinisikan ya. Kan kalau yang wajar Justru yang wajar barusan tuh bahaya tuh Udah senyum matanya kedap-kedip Ini bahaya Jadi boleh kita senyum ke lawan jenis Tetapi selama masih wa, wajar Senyum yang memberi kesan Oh ya dia mah orangnya gak sombong gitu aja Tetap kita lebih tahu batasannya Dan Nabi Alaihi Wasallam orang yang murah senyum Dan Nabi bukan hanya tersenyum kepada laki-laki saja Bahkan kepada perempuan yang bukan muhrim beliau pun Beliau tersenyum selama tidak berlebihan jadi kalau ada perempuan datang kepada Rasulullah Kenapa? Hah? Saya enggak nyambung ada apa maksudnya? Ya. Yeah. Oh, kerjaan kameramen. Jadi kalau Rasulullah eh, kedatangan seorang akhwat, cewek mau konsultasi kepada Rasulullah, Rasulullah bukan Kaku gitu, nggak sekaku yang kita bayangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. E, Masya Allah. Nggak gitu-gitu amat. Rasulullah biasa aja. Mangga masuk gitu. Ya Rasulullah gitu. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebaikan kan? Ya Rasulullah. Ya kata Rasulullah. Emang ada apa? Perempuan ini nanya, "Gimana cara membersihkan haid ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ya dibersihin," kata Nabi. "Santai aja enggak? Hah? Entun-entun-entun. Oh, ah, mau bahas ya. Jangan sama saya dong. Enggak gitu-gitu amat biasa. Ya dibersihin," kata Nabi. "Sewajarnya," kata perempuan ini karena dia juga enggak ngerti, "Ya tapi gimana caranya, Rasulullah?" "Ya dibersihin aja," kata Rasulullah. "Tapi gimana?" "Coba," kata Rasulullah, "Ya dibersihin." Ya ya Rasulullah maksudnya how to kalau bahasa kita teh gimana caranya akhirnya ditarik sama Aisyah dibawa masuk ke dalam baru Aisyah yang mengajarkan fikih khusus untuk perempuan itu aja jadi Nabi enggak enggak berlebihan juga tapi juga enggak sampai menjadi orang yang kaku tersenyum ini sifat Nabi dan Nabi itu orang yang periang. Sahabat kalau dekat sama Nabi itu happy gitu. Seneng gitu. Apalagi kepada anak-anak. Anak-anak kecil tuh seneng banget sama Rasulullah. Tapi kalau lagi seneng sama Rasulullah. Tiba-tiba lewat Umar. Pada diam semuanya tuh. Umar, Umar, Umar. Umar. Jangankan anak kecil. Setan aja takut. Apalagi anak kecil gitu. <laughs> Ini Umar. Tapi gak salah juga sifat Umar. Karena ketika nanti Umar jadi khalifah. Anak-anak kecil juga pada paham. Ternyata Umar itu orangnya gak seserem yang dicitrakan. Tetap aja pada waktu tertentu dia... Tegas di waktu yang lain dia orang yang sangat bijak Jadi yang pertama teman-teman poin kita adalah Bercanda itu adalah sunnah Nabi Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda Pernah gini nih, ini contoh bercandanya Nabi Tapi intelek banget, pakai logika Orang kalau gak ngerti gak akan ketawa <tuh> Jadi kalau nanti gak ada yang ketawa berarti gak ngerti <tuh> Maksa orang ketawa ya. Jadi candaan Nabi gini Nabi lagi naik uh, Lagi mau melakukan satu perjalanan Nah Ada sahabat yang mau ikut jihad sama Nabi Ini bayangin bercanda dalam suasana peperang. Kan Nabi suka ngumpulin kendaraan onta segala macam Buat para sahabat yang miskin yang gak punya kendaraan kendaraan Kayak mau pergi ke tabuk gitu Nah waktu itu ada seorang laki-laki miskin Dan dia agak badannya agak gemuk Dia bilang gini Eh milni ya Rasulullah Ya Rasulullah Bawain saya dong atau, atau beri saya tunggangan dong Rasulullah saya pengen berjihad Tapi gak punya tunggangan Kalau bahasa kita Cuman bahasa singkatnya eh mil nih ya Rasulullah Bawa saya Rasulullah Bawa saya Kata Nabi Yah saya akan bawa kamu Tapi kami akan memberikan kamu Anak ontah Kata Nabi Kami akan berikan kamu Anak ontah Dia langsung Aduh gimana dong Dia gak bayangin Nanti kalau perjalanan jauh Naiknya anak ontah Saya lebih gede daripada anak ontahnya Gimana dong Kan kasihan anak ontahnya Kan ada adegan tuh Dua orang, ini yang di Al-Fulaylah Al-Fulaylah seribu satu malam Ayah sama anak naik keledai kan Terus orang-orang bilang, aduh gak berperi keledai Orang keledai dinaikin berdua Aduh gak kasihan sama hewan Oh gitu ya, akhirnya Ayahnya turun, anaknya yang naik Wah anak kurang ajar nih, ayahnya dibiarin jalan kaki Dia naik keledai, oh gitu ya Akhirnya ayahnya naik, anaknya turun Wah ayahnya gak sayang sama anak Akhirnya dua-duanya turun Wah ada keledai gak dinaikin Salah aja ya dia bayangin, ngebayangin Duh, Naik onta, eh, naik anak onta Sedangkan badan saya besar, perjalanan jauh ya, Rasulullah gimana nih Akhirnya Nabi tersenyum, para sahabat yang lain yang pintar-pintar Senyum, senyum, senyum, senyum Akhirnya Nabi bilang apa Bukankah setiap onta itu adalah anak onta Ini candanya Rasulullah SAW Bukankah setiap onta itu adalah anak onta Walaupun udah dewasa, tetap aja anak onta Oh gitu, gitu. Ketawa semuanya Ini mau berangkat jihad loh Nabi sempat sempatnya godain sahabat yang badannya besar pengen dapat kendaraan Nabi bilang ya udah kami kasih untuk kamu anak unta ya Rasulullah anak unta bukankah setiap unta itu anak unta pada ketawa semuanya ini candanya Rasulullah enggak seserius yang kita bayangin tetapi kalau waktunya serius Nabi paling serius waktunya nangis Nabi yang paling uh, menangis dan takut kepada Allah intinya harus balance sifat Nabi itu sangat tawazun sangat balance sangat uh, istimewa sempurna ini candaan Nabi yang pertama. Ada lagi candaan Nabi yang terkenal tuh sama seorang nenek kan. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah saya supaya masuk surga karena doamu mustajabah," kata Nabi. "Tapi enggak ada perempuan, enggak ada apa? Nenek-nenek di dalam surga teh," kata Nabi. "Gitu ya Rasulullah." Nabi enggak mau membiarkan dia lama-lama dia putus asa bunuh diri kan? Tapi enggak ada nenek-nenek seperti kamu di dalam surga kata Nabi dan bahasa teks hadisnya perempuan ini nangis. Ya harus mau astagfirullah gimana tuh harus lagi tuh. Nangis perempuan ini sebelum dia nangis singa gerung Nabi langsung bilang, soalnya kamu nanti jadi gadis di surga." Wah, ketawa gitu. Kayak gitu. Dan itu enggak disebut menggoda nenek-nenek. Biasa aja gitu, Pak wah Rasulullah nggodain nenek-nenek gak cukup dengan yang perawan gak Rasulullah mah biasa dan gak ada niat untuk ngegodain gak ada hasrat gak ada apa-apa tapi tetap Nabi pengen membahagiakan orang yang datang ke beliau gak usah serius-serius amat lagi pula Nabi ngelihat orangnya pasti nenek-nenek ini dekat sama Rasulullah makanya Rasulullah bercanda kalau baru kenal langsung dicandain kan bahaya tuh wah Rasulullah kayaknya ada hati ini sama saya GR kan daripada si nenek-nenek GR teh kan kasihan buat nenek-nenek GR pula jadi yang tadi mungkin masih ada waktu seminggu lagi hidup Jadi tinggal sehari lagi gara-gara kegeran dan gak kecapaian Ternyata Rasulullah gak gitu-gitu aman Dia cerita ke temannya Eh Rasulullah tadi candahin gue loh gitu. Eh gitu, emangnya kenapa kalau dicandain Rasulullah Ya kan jarang Rasulullah ngudein, apa, candahin cewek Saya dicandain loh sama Rasulullah ya, Kayaknya nih Rasulullah ada hasrat Eh kegeran loh segala macam kan kasihan Makanya Nabi tahu ini nenek-nenek ini orang yang dekat dengan beliau Yang laki-laki tadi mungkin dekat dengan beliau Jangan ketemu orang yang candahin, ketemu orang yang candahin Kasian Gak semua orang boleh dicandai Makanya Nabi juga termasuk orang yang kadang bercanda Tetapi tidak berlebihan sehingga bisa kita simpulkan Bercanda itu adalah sunnah Nabi Pada dasarnya ya Bercanda itu adalah sunnah Nabi Orang Islam itu harus serius tetapi bukan berarti kaku Kadang juga bercanda Tapi walaupun dia sunnah Nabi teman-teman ada gak sih etika-etika bercanda yang membuat kita tidak melanggar syariat, tetap berpahala, e, kalaupun tidak berpahala minimal tidak nambah dosa. Ada, Nabi mengajarkannya, dan dalam beberapa cerita juga bisa kita simpulkan. Pertama, bercanda juga harus pakai niat, ternyata ya harus, niatnya harus benar dulu. Apa niat yang benar kalau bercanda? Kira-kira apa? Nawah itu bercanda, bila harus gitu? Enggak kan ya? Enggak harus dipakai niat itu kalau mau bercanda teh. Eh, tunggu dulu, belum niat. Canda niat dulu baru canda gitu. Ya. Kita mau ngobrol sama teman lagi nongkrong gitu, mau hari mau ngacapruk enggak jelas gitu. Eh, entar dulu ya. Nawa itu ngacapruk gitu. Kan enggak ada niatnya kayak gitu ya. Jadi maksud niat di sini adalah kita bercanda itu untuk membahagiakan hati orang lain. Karena Nabi bilang E, amal yang paling disukai Allah itu adalah sururun tuh fi kulubil mu'min membahagiakan hati seorang mu'min